Sunan Abi Dawud Kitab ini adalah kitab yang berisi 4.800 hadis yang diseleksi oleh penyusunnya dari 5.000 hadis Beliau hanya menyebutkan hadis-hadis tentang hukum Beliau berkata Di dalamnya saya menyebutkan hadis yang berderajat sahih, Yang serupa atau yang mendekati derajat sahih. Jika dalam kitabku ini ada hadis yang menanggung Mengandung kelemahan yang berat Pasti aku jelaskan Di dalam kini kitab ini Tidak terdapat riwayat yang berasal dari Seorang perawi matruk Hadis yang tidak Aku komentari Berarti Hadis tersebut Hadis yang soleh Dan sebagian hadis lebih Sohih dari yang lainnya Dan hadis-hadis yang saya Cantumkan dalam kitab sunan Sebagian besar merupakan hadis-hadis yang Mashur Az Syuuti berkata kemungkinan yang dimaksud soleh olehnya adalah baik untuk dijadikan ikhtibar soleh lil ikhtibar bukan sebagai hujah soleh lil ih sehingga demikian ungkapan soleh yang beliau kemukakan mencakup hadis yang doif. Namun Ibnu Kasir menyebutkan bahwa diriwayatkan bahwa beliau Abu Dawud berkata hadis yang Aku diamkan berarti hadis hasan Jika perkataan ini memang benar berasal dari beliau Berarti tidak ada masalah lagi Yakni tidak ada masalah bahwa maksud soleh dalam ungkapan beliau tersebut Adalah baik untuk dijadikan sebagai hujah Soleh lil-ih tijaj Ibnu as-salah berkata Berdasarkan ucapan beliau ini Maka hadis yang kita temukan dalam kitab beliau Yang disebutkan secara mutlak dan tidak tercantum dalam As-Sohi serta tidak seorang pun dari ulama hadis yang menegaskan akan keabsahan hadis tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang hasan menurut penilaian Abu Dawud. Ibn Mandah berkata, Abu Dawud meriwayatkan Isnad yang to'if jika dalam suatu permasalahan tidak terdapat hadis lain selain hadis to'if itu. Hal ini beliau lakukan karena menurutnya hadis to'if lebih kuat daripada pendapat yang dikemukakan orang. Sunan Abi Daud ini sangat terkenal di kalangan ahli fikih, karena kitab ini mengumpulkan hadis-hadis hukum. Penyusunya mengatakan bahwa dia telah menyodorkan kitabnya tersebut kepada Imam Ahmad bin Hambal, dan beliau menilainya sebagai kitab yang bagus dan baik. Ibnul Qayyim memberikan pujian yang hebat terhadap, terhadap kitab ini dalam muqaddimah kitab tahdzibnya Abu Daud bernama Sulaiman bin al ashad bin Ishaq Al-Azdi Asijistani. As Beliau dilahirkan di Sijistan, salah satu daerah di Basrah pada tahun 202 Hijriah. Beliau melakukan berbagai perjalanan mencari hadis. Beliau menulis hadis dari penduduk Syam, Irak, Mesir dan Khurasan. Beliau mengambil hadis dari Ahmad bin Hamlal dan guru-guru Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama memberikan pujian padanya dan menyebutkan bahawa beliau memiliki hafalan yang sempurna, pemahaman yang kuat dan seorang yang warok. Beliau meninggal di Basrah pada tahun 275 Yisriyah dalam usia 73 tahun. Beliau meninggalkan karya yang banyak. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya dan memberikan balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya yang diberikan kepada kaum muslimin.